Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-lazhi hadana lihada Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah Segalap uji bagi Allah jalla jalaluh yang dia memberikan taufik kepada kita Memberikan petunjuk kepada kita Sehingga kita berada di atas agama yang benar ini Kita berada di atas tauhid, Kita berada di atas Islam Andai bukan karena rahmat Allah dan hidayahnya kepada kita Tidak mungkin kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan hidayah ini Allahumma salli wa sallim Ala Abdika dan Rasulika, Habibina wa Nabiina Muhammad. Ya Allah, jurahkanlah salawat dan salammu rahmat dan nikmatmu untuk hamba kekasihmu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk anak-cucu beliau, dan untuk para sahabat Nabi, yang terutama adalah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib Dan seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang meniti jalan mereka Amma ba'ad Ibu-ibu dan Ya ibu-ibu kan? Nah Ummahat dan akhwat gitu Ibu-ibu dan saudari-saudari dan di depan saya ada beberapa saudara-saudara, tapi mungkin saya nggak akan menyapa mereka, karena kajian ini bukan buat mereka, ibu-ibu. Ya, ini dikhususkan buat ibu-ibu ya. Tapi sebelum sebelumnya saya mau, mau memperbaiki, mungkin gitu. Tadi nama saya bukan Syafiq Reza ya, nama saya itu Syafiq bin Reza bin Hasan bin Abdul Qadir Basalamah. Ya, soalnya Reza itu Bapak saya kalau ngelihat Reza anaknya siapa ini? Ya? Dia lupa sama bosnya yang dimaksud dia gitu loh. Riza bukan Reza. Nah. Jadi juga penyiar di Hang ini tolong diperbaiki ya, pakai I gitu. Nah. Kemudian mau ngomong apa nah? Kok lupa? Iya, kembali ke ummat Umat ini kenapa kok ada kajian khusus buat umat? Ternyata memang umat itu kunci salah satu kunci terpenting dalam kehidupan ini umat. Ibu-ibu tahu umat itu adalah jamak dari asal kata um, ya um, ibu. Ternyata adanya imam imam itu sama asal katanya dari um juga. Imam itu bisa ada dikarenakan ada ibu-ibu. Kalau enggak ada ibu-ibu, di mana ada Imam Syafi'i? Di mana akan ada Imam Bukhari? Itu karena adanya um, ada ibu-ibu yang mereka berkarya, berjuang dan berupaya untuk menciptakan generasi masa datang. Dan umat Ini pun asal katanya Dari um Dari ibu Umat gak bakal ada Kalau tidak ada ibu Maka kajian ini dikhususkan buat ibu-ibu Demi Maju Satu langkah ke depan Mempersiapkan Ibu-ibu Yang lebih baik lagi Yang lebih solehah lagi Yang Sebagian ibu-ibu itu merasa berat mendidik anak-anaknya Betul ibu ibu? Kalau berat mendidik anaknya ingat sama Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu ditinggal mati oleh bapaknya Ketika dia masih kecil bahkan disebutkan masih dalam kandungan dia Jadi dia tumbuh yatim Tanpa Bapak Ibunda Imam Syafi'i Mendidik Imam Syafi'i Dan ternyata bisa jadi Bisa jadi bahkan mungkin Lebih baik dari orang-orang yang Punya Ibu dan Bapak Dikana kenapa? Kuncinya di Ibu, Bapak ini pagi Berangkat kerja, sore datang Mungkin marah-marah Seperti itu, yang di rumah yang mendidik Anak siapa? Ya Ibu Imam Bukhari sama Imam Bukhari, dia juga dibesarkan Dididik oleh orang tua tunggal. Oleh ibunya saja. Tapi ternyata dia bisa menjadi sosok seorang. Yang soleh, yang alim. Yang nama dia sampai sekarang. Itu harum. Tercatat. Didengar oleh umat Islam. Memang ibu-ibu. Ibunda Imam Bukhari tidak pernah disebutkan di nasab. Bunda Imam Syafi'i tidak pernah disebutkan Dinasabnya Nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Walaupun Idris ini Tidak pernah Memiliki peran apa-apa Mendidik anaknya dia mati Ini sebagai peluang Buat ibu-ibu untuk masuk surga Tanpa riak ya. Tanpa riak Tanpa pernah ingin dipuji. Bayangkan sekarang ibu-ibu yang didik anaknya di SD. Ketika anaknya juara satu. Siapa yang maju ke depan mendampingi anaknya? Papaknya yang datang ke depan. Bapaknya gak tahu apa-apa. Masya Allah bangga dia. Padahal yang mendidik itu adalah ibu-ibu. Jadi memang layaklah. Ada satu kajian khusus buat ibu-ibu. Karena al-ummu memerlukan idaah, datta, datta syabab tayyib araqi Tema kita hari ini adalah akibat tidak akibat lidah tidak bertulang. Nikmat Allah itu sangat banyak sekali, banyak. Wa inta'udunya matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah kalian nggak bakal bisanya. Jangan nikmat yang Allah berikan kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada diri kita aja nggak bisa kita menghitungnya, karena banyaknya. Dan tadi diantara nikmat itu adalah lidah. Kemudian ibu-ibu itu sering kalau kajian sama panitia dikasih tahu, ibu-ibu jangan ngomong sendiri. Ibu-ibu jangan bikin majelis taklim sendiri Sebenarnya saya lebih suka Yang ngisi itu ibu-ibu juga Supaya lebih rame gitu Ibu-ibu sama ibu-ibu Masya Allah Itu maiknya ustaz kalah Tapi itu kelebihan Ustadz. Itu kelebihan dari Ibu-ibu Sebelum kita masuk kepada tema kita Di dalam Al-Quran Al karim Ada beberapa ayat ada beberapa ayat Yang mengingatkan manusia Dengan nikmat lisan Siapa yang tahu ayatnya Anak kasih hadiah Nah foto Kan ada mic di sana kan Soalnya yang dapat hadiah bapak-bapak terus Sekarang ibu-ibu kita mau kasih hadiah Sebutkan salah satu ayat di Al-Quran Yang berkaitan dengan lidah Dengan lidah lah فضليه Yang mau jawab pakai mic, enggak pakai mic juga enggak kerasa apa kerasah dengar ustaznya insyaallah. Masyaallah, barakallahu fiik. Nih, iya, hadiahnya nanti buat yang jawab tadi. Di dalam surat balad Ayat 8-10 sampai 10, Allah mengatakan Alam naja'allahu A'inain Bukankah kita sudah memberikan Kepada manusia ini Dua mata Nikmat Bisa melihat, bisa memandang Ibu-ibu kalau melihat ya, Saudara kita yang buta Allahu Akbar Ketika itu kita tahu Bahawa nikmat mata ini Tidak bisa dibeli Ainain, kemudian walisanan washefatein dan Allah memberikan lisan dan dua bibir. Ada orang yang punya lisan tapi tidak punya bibir. Kadangkala bibir atasnya dilahirkan dalam kondisi robek. Saudara-saudara kita yang sumbing mungkin. Itu sebagai peringatan buat kita akan nikmat Allah. Kita ni yang punya lidah sempurna, yang punya bibir sempurna, itu nikmat dari Allah. Yang nikmat itu harus disyukuri. Maka kita akan berbicara bagaimana mensyukuri nikmat itu. Dan Allah mengatakan, Ar-Rahman, alamal Qur'an, khalaqal insan, alamahul al bayan. Allah yang maha pengasih Dia mengajarkan Al-Quran Kita ini bisa baca Al-Quran dengan lidah kita Bisa melihat Al-Quran dengan mata kita Kholakul insan Dialah menciptakan manusia Dan dia mengajarkan penjelasan kepada manusia Kita bisa berbicara Bisa menjelaskan maksud dan isi hati kita Ibu-ibu Dan saudari-saudari Orrahimakunallah Orrahimakunallah Lisan adalah cerminan isi hati Lisan ini Cerminan isi hati Disebutkan oleh sebagian ulama Lisan itu adalah gayung Lautan hati Gayung itu arti bibu gayung? Berarti suatu yang gayungnya? Siwur Apa? Siwur Anggila ini Iya cido air betul bahasa Jawanya cido air lah gayung itu cido air tuh iya lisan itu cido airnya lautan hati jadi orang nggak akan tahu dengan seseorang ketika dia hanya diem aja ketika dia ngomong keluar dari lisannya kelihatan oh ternyata ini pedes kalau ngomong lihat Awalnya kan baik-baik gitu kan Tapi ada yang ketika yang ngomong Langsung kelihatan Bagaimana dia Yahya bin Mu'ad Seorang alim ulama mengatakan Al-kulu Kal-kudur Hati itu seperti panci Yagli atau darli bimafiha Seperti panci Yang panci itu Kalau ada air kan Mendidih ya Gu'al sinatuha Makrifuhah dan hidup airnya itu adalah lisannya. Kalau ingin tahu isi hati Fulan, Fulan itu suka sama engkau atau tidak? Fulan itu perasaannya sama dirimu gimana? Maka tu, lisannya adalah hidupnya ya. Famlur ilal rajulihina yatakallum, fa inna lisanahu yagtarifulakni ma'fi kalbi. Kalau lihat orang itu gimana kalau lagi ngomong? Maka di situ kau tahu bahawa dia sedang menciduk dari dalam hatinya. Hulwun, ada yang manis omongannya. Hamid, ada yang kecut. Wa'ahbun, ada yang segar. Wa Wa'ujaj, ada yang, ya, ujaj itu asin kalau ngomongnya. Wa'ahbun, ada yang segar. Wahyu bayangkanlah Pak Makalbihi irtirafalisani dengan apa yang dia bicarakan kita bisa mengukur orang itu kenapa sekarang ini ada ujian tulis ada ujian lisan karena orang kalau nulis itu bisa mikir masih mikir ya? nulis jawab kita tapi ketika diuji lisannya dia aja ada ujian apa psikotes ya kadangkala -kadang ditanya itu akan kelihatan di mana fulan ini kadang kala dia berusaha untuk menyembunyikan tapi kullun kullu ina'in bima fihi yamdahu semua wadah itu akan menumpahkan yang ada di dalamnya ingat ibu, ibu semua yang keluar dari lidah akan dicatat semuanya apa aja yang diomongkan oleh ibu-ibu baik suaminya enggak tahu Kadang-kadang ibu-ibu ini ada yang tidak suka sama suaminya. Tapi insyaAllah yang di majlis ini semuanya suka sama suaminya. Insya Allah Allah mengatakan, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Atid. Tidak ada yang keluar dari lisan. Dari omongan itu. Kecuali di situ. Ada yang mencatat dan menyimpannya, disimpan tuh sama malaikat, dicatat. Allah mengatakan kiraman kathibin. Ada malaikat-malaikat yang mencatat mengang amalan kita. Dulu, dulu ya, sebelum ada alat perekam, sebelum ada kamera ya, subhanallah kita mungkin membayangkan agak-agak kesulitan. Gimana kira-kira Allah itu mencatat semua amalan hamba Semua yang keluar dari lisannya Tapi coba kita lihat Sekarang ada CCTV Ada CCTV Kita lihat gerakan kita semua terekam Kita sekarang ada alat perekam ya Apalagi Sekarang telpon pun ada yang nyadap gitu Kesadap telpon Kita bisa ada gambaran Ternyata semuanya direkam Semuanya yang keluar dari lisan kita itu direkam kecil besar bisik-bisik kita ma'qūnum min najwā thalāthatin illā huwa rāḍiyuhum walā khamsatin illā huwa sādisuhum adna min dhālika walā akthara illā huwa ma'ahum ayyānam kānū thumma yunabbi'uhum bimā 'amilū yawmal qiyāmah orang kadang-kadang ngobrol bertiga Temennya gak tahu, tetangganya gak tahu. Allah tahu. Allah ada. Allah selalu mencatat. Dan selalu ada. Dia berada di atas arasnya sana. Tapi dia tahu dengan semua yang dilakukan oleh hambanya. Maka hati-hati. Kalau kita mau ngomong ini. Mikir sekarang. Soalnya dicatat. Dulu. Subhanallah ya. Kalau kita lihat ulama-ulama Mereka itu ngomongnya jarang Sedikit Karena mereka tahu Yang mereka omongkan itu jatat Sekarang bagaimana kita memahami Lidah yang tak bertulang ini Bahayanya Bahayanya lidah gak bertulang ini Kalau lidah itu bertulang Jadi betis itu setia. Memang lidah gak bertulang Terus gimana? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Yang diriwayatkan Imam Ahmad hadis ini termasuk hadis Arba'in Nawawiyah dan saya yakin, seyakin-yakinnya hadis ini, kajian tentang lisan, kajian tentang bagaimana ibu-ibu harus jadi orang baik itu berulang kembali. Kadang kala sampai mikir kita kok itu terus yang disampaikan. Karena memang kita perlu diperingatin terus kita sering lupa kita sering lalai kadang-kala -kadang udah tahu Subhanallah ya udah tahu nggak boleh ngomongin tetangganya tapi kelepasan lagi keluar lagi hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi ya, An Muad bin Jabal radhiyallahu anhu dari Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu قَال kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin mu'adh bercerita pada suatu pada suatu hari aku bersama rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dalam perjalanan fa astahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir pada suatu waktu di pagi hari aku itu jalannya dekat sama nabi sama-sama naik kendaraan, naik-naik unta, -naik tahu-tahu jalannya dekat sama Nabi. Ini subhanallah ya, orang kalau dekat sama orang alim, sama ulama, sama orang-orang berilmu, manfaatkan kedekatan itu. Mu'adz lagi dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak menyia-nyiakan kedekatan dia, maka dia langsung bertanya. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Akhir nabi amalin yudhilunil jannah wa yuba iduni lihat kualitas pertanyaan muat dia sedang menggayung dari hatinya tadi Ustad sudah sebutkan pertanyaan seseorang itu itu juga sebagai ukuran isi hati seseorang apa yang ada di hatinya pertanyaannya berkualitas apa tidak berkualitas Lihat pertanyaannya Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, beritahukan kepada aku suatu amalan yang membuat aku masuk surga dan menjauhkan aku dari api neraka, subhanallah." Kebanyakan orang ya, di kampung kalau di sini enggak mungkin. Di kampung-kampung itu kalau datang ke ustaz, kalau datang ke kiai, banyak pertanyaannya. "Ustaz, gimana ustaz supaya suami saya ini" Nurut sama saya Masya suami cuman sedikit nurut Kadangkala -kadang tanya Ustaz Gimana nih supaya toko ini Lancar Laris Ustaz, ya? Kemudian tanya Ustaz Gimana nih supaya ujian anak saya ini Dapat nilai yang bagus Itu, Itu pertanyaan Untuk dunia Tapi kita lihat Muad bin Jabal Dia bertanya sesuatu yang Masya Allah yang dahsyat sekali, yang luasnya seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Allah katakan, Ardhu has samawat wal arq. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ibu-ibu coba lihat, bumi ini dibandingkan dengan galaksi apa? Bimasakti, mana? Hah? Galaksi apa? Bima sakti Iya Itu kecil kecil Dibandingkan dengan mentari Gak apa-apanya Dan surga Allah itu Luasnya seluas langit dan bumi ini Allahu Akbar Sepanjang mata memandang Gak ada batasannya kita melihat langit Dimanapun manusia memandang Dia akan menikmati luasnya langit dan bumi Itu yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal wa Wayuba'iduni aninna dan amalan yang menjauhkan aku dari api neraka, ibu-ibu kalau kepingin tahu neraka ini, baca tu di surat umpamanya surat apa ya? Al Ata'kah Hadisul Qaashiyah Ujuh Yawma Izin Qaashiyah Amilatul Nasiba Tasla Naran Hamiyah Tusqa Min Ainin Aniyah Laislahum Pahamun Ilham Bariyah, ibu-ibu saya selalu mengingatkan ya. Yang banyak ingat neraka ini ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Karena ibu-ibu hidupnya dekat sama api. Iya. Eh kita lihatlah kalau ibu-ibu masak. Dia lihat tuh api. Dia lihat api itu membarah. Dia taruh minyak ya. Dia kadang kala mau goreng itu. Mau goreng ikan dia tunggu sampai panas. Kemudian dia masuk kentu ikan. Apalagi di Batam nih ya terkenal sama ikannya, katanya. sering bayangkan kalau wajah kita yang dimasukkan di sana dalam kondisi hidup bukan mati. Kalau mati selesai, tapi wajah kita hidup ya hidup dimasukkan ke sana dikeluarkan dimasukkan lagi ke sana. Kulamanatijatjulujuhum badalnahumjulu dan roy rohah setiap kali kulitnya itu mateng. Allah ganti dengan kulit baru Wajah ibu-ibuan selalu dipoles sama krim, sama apa Dimasak kesana, dikeluarkan lagi Na udzubillah. Api neraka itu 69 kali lebih dari api dunia ini Maka ketika goreng, ketika masak Jangan lupa berdoa Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar ya. ingat supaya dijauhkan dari neraka ini ditanyakan sama Muad saya kasih muqaddimah ini karena ini penting untuk masalah lidah yang ternyata semuanya itu ada di lidah akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muad laqad sa'anta 'an adzim wa innahu la yasir 'ala man yassarahullah alaihi Muad Pertanyaanmu ini adalah pertanyaan yang sangat besar sekali, tapi itu akan menjadi mudah bagi orang yang Allah mudahkan bagi dia. Subhanallah. Ingat diantara doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, nggak ada yang mudah. Tidak ada sesuatu yang mudah kecuali yang Engkau bikin itu mudah. Wahai Taufiq Alul Hazna Ila Shikta dan kau kalau berkehendak menjadikan yang sulit itu mau jadi mudah kalau Allah berkehendak yang sulit yang buat semua manusia tidak bisa melakukannya buat Allah cuma kun fayakum selesai Rasul mengatakan kepada muat yang kau tanyakan ini muat satu perkara yang besar yang berat yang sulit tapi itu akan jadi mudah buat orang yang Allah mudahkan bagi dia. Ini sebagai pertanda bagi kita. Kalau kita harus berdoa. Supaya Allah memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Maka Rasul menjelaskan. Apa saja itu amalan yang mendekatkan kepada surga. Dan menjauhkan dari neraka. Yang pertama. Ta'budullah wala tushriku bihi syai'ah. Yang pertama mu'ad. Ikau harus mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan berbuat kesyirikan sedikit pun Mengabdi Beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan Ini syarat pertama Untuk masuk surga Yang lainnya Itu syarat kedua Selanjutnya Seorang yang berhaji Seorang yang melakukan puasa Ramadan. Yang banyak sedekahnya. Tapi dia berbuat kesyirikan. Masuk neraka. Gak bakal masuk surga. Kuncinya gak dapat. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah ternyata telah ternodai. Dengan berbuat kesyirikan ya. Ya Allah ya. Kesyirikan ini banyak sekali. Model dan bentuknya. Mungkin sebagian orang. Ustaz, anak ini mukmin, anak ini sholat, anak ini haji. Iya. Allah ajak berfirman kepada Nabi, Nabi, Allah mengatakan la in asyrakta la yahbata 'amaluk wa la takun min Muhammad, anda kata kau berbuat kesyirikan. Muhammad, Nabi. Anda kata kau berbuat kesyirikan, la yahbata 'amaluk, semua amalmu gugur, semuanya. Dan kau akan menjadi orang-orang yang merugi jadi perlu hati-hati ibu ketika kita beramal ini jangan-jangan aku berbuat syirik sama Allah ini menuntut ya sahabat hang dimanapun yang dengar ini dan ibu-ibu untuk melihat jangan-jangan ibadahku ada yang mengandung kesyirikan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ini ummatan hanifan beliau itu subhanallah Nabi yang lurus, yang bertauhid doanya apa? Ujudubni wa baniya an'budal asnam ya allah jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala-berhala ini nabi kata seorang alim ulama kalau nabi ibrahim aja minta dijauhkan dari kesyirikan apalagi kita maka perlu nih yang pertama ini benar-benar diperbaiki masalah Tauhid Karena ini pondasinya. Yang lainnya adalah bangunan yang diatasnya Yang kedua Kau dirikan salat. Dan insya Allah buat ibu-ibu salat ini lumayan berat Dibandingkan sama bapak-bapak ya Kenapa ibu-ibu? Kok ibu-ibu lebih berat salatnya? Saya kasih hadiah Nah Fadol. Atau enggak setuju Ibu-Ibu? Ada yang mau jawab nih Ustaz? Iya, foto Karena waktunya banyak tersita Untuk mengurus rumah tangga Seperti itu anak dan sebagainya Karena waktunya dipakai untuk ngurus keluarga Oke, enggak apa-apa anak kasih hadiah Satu lagi, yang mau jawab lagi Karena tidak, ke Karena tidak diwajibkan ke masjid kalau diwajibnya ke masjid, tambah gak ke masjid nanti mah <laughs> enggak, bukan Apalagi karena banyak kodaannya, iyalah jelas sama-sama kodaannya itu iya udah tadi itu Apalagi? sebentar Ustaz mudah-mudahan yang hadir di kajian ini gak ada yang di neraka dulu amin Karena ketika dia haid, dia tidak sholat Ketika nifas, dia juga tidak sholat Betul nih anak kasih hadiah Ma. Masya Allah Karena ada liburnya ibu-ibu Ada liburnya Kalau bapak-bapak kan nyambung terus Kalau ibu-ibu seminggu libur Kalau seminggu libur Mau mulai lagi itu susah saya bukan ibu-ibu Tapi saya punya istri Jadi saya tahu tuh Kalau sudah mau mulai lagi Subhanallah Godaannya berat Karena udah seminggu libur Apalagi kalau 40 hari Libur Kemudian Allah Akbar ya. Berat buat ibu-ibu Maka ingat Sholatnya itu ingat Dijaga Watuqtimus sholah Sholat yang lima waktu tentunya Yang ketiga Watuqtiz zakah Dan keluarkan zakat saya tidak berbicara kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu ini yang biasa punya emas ini Ibu-ibu. Ada zakatnya. Kalau emasnya itu emas jaka, itu enggak ada zakatnya. Iya, yang ada emas yang kuning itu ya. Kalau suaminya emas fulan itu enggak dizakati Ibu-ibu. Yang dizakati itu tentunya emas, harta saya nggak tahu sama ibu-ibu di sini. Biasanya kalau bapak-bapak ya, itu duitnya dia kalau dapat gaji abis ya akhir tahun abis. Tapi kalau ibu-ibu disimpen biasanya kan, masya allah nggak keluar keluar. Yang keluar duitnya suami doang, gitu kan? <laughs> ya, ibu nggak keluar keluar. Itu ada zakatnya. Kalau sampai ini shopnya ingat sampai 85 gram emas dilihat tuh ada zakatnya. Terus bagaimana dengan perhiasan? Perhiasan yang dipakai nggak ada zakatnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan ada zakatnya ya Tapi ingat ada perhiasan yang buat simpanan. Ibu-ibu kadangkala punya emas berapa Saya perhiasannya Alhamdulillah Ustaz Kan perhiasan gak ada zakatnya Ustaz Saya ini punya 2 kilo sekarang. Iya selalu dia beli emas perhiasan Itu sudah jadi simpanan Karena gak mungkin 2 kilo dia pakai semuanya gitu ya datang ke kajian pakai emas 2 kilo hati-hati masalah zakat itu ingat kemudian bagi bagi sahabat hang yang bertani mungkin di sini enggak ada petani di Batam ini tapi yang bertani ingat hasil sawah itu kayak beras kayak jagung itu ada zakatnya tolong diperhatikan ini untuk masuk surga ya kemudian yang keempat wata sumu Ramadan dan puasa di bulan Ramadan alhamdulillah Puasa sudah dekat, ibu-ibu, ada yang masih punya utang? Ada yang masih punya utang? Gak ada, sir. tinggal 10 hari. Sepuluh hari. Ingat hati-hati nih, Ramadan sudah dekat ya. Maka yang punya utang dibayar tuh utangnya, karena itu syarat masuk surga lagi. Yang kelima watahu jil bait berhaji berhaji tentunya kewajiban haji ini bagi yang mampu sebagaimana ramadan juga puasa itu bagi yang kuat ada nggak kuat dia sakit umpamanya nggak mampu berpuasa maka allah memaafkan dia dan untuk sholat ini kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan ingat nggak bisa berdiri duduk nggak bisa duduk Rebahan nggak bisa rebahan, ya disolatin lah. Kalau sih nggak bisa sholat dia dengan matanya, dengan rebahan dia, ya dia tinggal disolatin. Tapi tetap sholat itu tetap sampai mati pun dia disolatin. Ingat, ini kewajiban untuk masuk surga. Kemudian kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya Muat tadi cuma minta amalan itu, dan Rasul sudah kasih tahu. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada Muat. Rasul menawarkan. Tidak langsung memberitahu, karena orang itu kalau ditanya dia akan konsentrasi. Tapi kalau ceramah terus kadang-kadang konsentrasinya buyar. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Muad: "Ala aduluka, ala abwabil ad khair." Muad, mau nggak kalau kau sih tahu pintu-pintu kebaikan? Ayah muat maulah dia mengatakan Maka Rasul menjelaskan tentang pintu-pintu kebaikan Yang pertama as junnah Puasa itu Tameng perisai, tameng perisai Dan, Iya junnah itu tameng perisai Nah perisai dari apa ibu-ibu? Anakasihnya dia Fathol yang tanya Yang bisa jawab angkat tangan Jawab sana Perisai dari apa? Perisai dari api neraka Perisai dari api neraka nah, sahih, Barakallofiq dan perisai dari hawa nafsu kita Kisah bisa terjaga itu kalau puasa Makanya orang kalau puasa Kemudian dia dicela, dimaki-maki Rasul menganjurkan agar dia mengatakan Ingat kau lagi puasa kau Kau lagi puasa gitu Maka jangan menjawab Memang benar-benar dapat mengontrol emosi kita mengontrol nafsu kita. Rasul as-saumujunna. Ini bukan puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan selesai. Rasul tentang sedang berbicara tentang pintu-pintu kebaikan selain yang fardu. As-saumujunna. Maka tolong diusahakan untuk puasa sunnah paling tidak itu ya. Hari apa? Hari Arafah ya. Kemudian ada hari Ashura kalau bisa Senin-Kemis lebih bagus Tapi ada orangnya yang bisa Ada yang setahun puasanya cuma Ramadan Ketemu puasa lagi, Ramadan lagi Bahkan utangnya gak dibayar Maka ingat, puasa sunnah ini itu tamengnya, tameng yang menahan nafsu kita, emosi kita Dari amarah, dari nafsu dan lain-lain Asawmujunnah Maka paling tidak kalau bisa puasa 3 hari dalam sebulan Tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15 Gak bisa Ya sehari dalam sebulan Pokoknya usahakan Jangan berlalu rembulan itu Kecuali kita sudah puasa sunnah Karena itu tamen kata Rasulullah SAW Kemudian yang kedua <tuh> Dan sedekah Itu menghapuskan dosa Sebagaimana Api sebagaimana air menghapus mematikan api ini ingat bukan zakat zakat selesai kan ada nggak wajib zakat tapi dia tetap bisa bersedekah ibu-ibu ini kalau ada kotak amal ya ya kalau pas lagi ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung sedekah bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara dengan para ummahah Para ibu-ibu ketika Idul Fitri Ketika hari Id, Beliau bercama khusus untuk ibu-ibu Datang ke tempatnya ibu-ibu Dia mengatakan Ya ma'asyiram nisa Tasoddaqna Wahai perempuan-perempuan Bersedekahlah kalian Fa'inni ra'aytukun na'gfara ahli nar Kebanyakan kalian itu banyak di neraka Dan ini yang namanya sedekah bisa menjadi tameng buat kita, mematikan api neraka itu sehingga kita diselamatkan dari api neraka. Sedekah. Wanita-wanita sahabat itu subhanallah. Dia langsung mengeluarkan antingnya ibu-ibu. Dilepas. Ada yang kalungnya dilepas, ditaruh di sana. Karena dia ingat dia memerlukan modal masuk surga itu salah satunya ini dengan sedekah. Biasanya enggak mungkin mungkin saya salah mungkin Ibu-ibu biar... Ya, kita tanya sama ibu-ibu di sini. Ibu-ibu sama suaminya lebih senang sedekah suaminya apa ibu-ibu? Suami biasanya. Kalau sedekah pun ibu-ibu pakai duitnya suami. <SILENCIO> Kalau duitnya sendiri susah gitu ya. Sulit mau pakai duitnya sendiri. Ustaz gak punya. Iya, gak punya. Mas-masanya keroncongan sampai sini itu, itu dikeluarin satu gitu. Jangan ngambil duitnya suami sedekah gitu kan. Iya, Mungkin sebagian ya, mungkin sebagian. Tapi ingat itu. Itu sedekah bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ibu-ibu kadangkala -kadang memiliki aib dan kekurangan. Di antara yang bisa menutup kekurangan kita itu berbagi sama orang. Berbagi sama orang. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan. Apa kata Imam Syafi'i? Dahil ayam tafal maa tshaaw. Wati f nafsa ni dah hakam alqad. Wain kathrot giyubu kan fil baraya. Wsrk an ykun lahuh ghta. Tssatir bil sxaifah klu aib ywtih kama kila saha. Kata Imam Syafi'i kalau kamu memiliki kekurangan yang banyak Di antara manusia manusia ini yang mereka tahu dengan kekuranganmu maka tutupin kekuranganmu nutupin pakai apa kata Imam Syafi'i tas terbisa kok tutupi dengan suka berbagi sesungguhnya semua aib itu dapat ditutupi dengan berbagi. Subhanallah kita lihat ada mungkin sebagian saudara kita yang jelek lah, dia. tapi karena suka bagi-bagi sama orang, suka membantu orang-orang menutupi kekurangan dan aibnya dan itu mau tutupi dosa-dosa kita. Yang ketiga dan entra pintu-pintu kebaikan Rasul mengatakan wassalatul rajuli min dan salat seseorang di tengah malam Ibu-ibu ini menurut saya kesempatan salat malam itu lebih banyak daripada bapak-bapak Enggak -bapak. tahu setuju atau tidak Ustaz Ustaz ini. Soalnya ibu-ibu itu malam jam 3 malam anaknya nangis gitu kan? Bapaknya ngorok aja gitu. Shhh. Yang bangun siapa? Ibunya bangun. Dan ibu ketika bangun kalau masih diusui pakai ASI itu biasanya enggak bangun. Dia tarik anaknya, dia deketin aja dia tidur lagi gitu kan. Tapi kalau harus bangun, maka dia harus bikin ya. Itu kan ngantuknya hilang. Iya, ngantuknya hilang, Ustaz. Iya. Iyalah yakin tentang ngantuknya hilang. Kalau sudah hilang ngantuknya, paling enggak solatlah tiga rakaat, sembilan witr. Enggak mau tiga rakaat, satu rakaat. Tapi selatul rojli fi jaufi leib itu diusahakan, Allah menyebutkan tentang penghuni-penghuni surga itu salah satunya mereka tajaja, junubuhum, anil magajir. Mereka kalau malam hari itu sampingnya itu jauh dari tempat tidur. Mereka solat. Dan mereka akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian selesai ini Pintu-pintu kebaikan sudah dijelaskan Rasul kembali mengatakan kepada Mu'ad Ala uhbiru kabiraksil amri kullihi wa amudihi wa virwati sanamihi Mu'ad, mau enggak engkau? Aku kasih tahu dengan pokok permasalahan semuanya Dan tiangnya serta yang ujung yang paling tingginya Kata Mu'ad, bala ya Rasulullah. Rasul mengatakan Rasul Amrit Islam, pokok permasalahan Islam, Islam ni pokoknya. Jadi kalau ada orang baik, orang suka bersedekah, tapi dia belum Islam, nggak diterima marahnya. Islam. Kemudian Wa Amrutusolat, tiangnya solat. Ada orang masya Allah Islam baik, sedekah, zakat, puasa, haji, nggak solat rumah itu seperti bangunan. Jadi ya, kalau dulu pakai tenda itu, tenda itu biasanya pakai tiang di tengah ya. Kemudian ditarik ke kiri ke kanan. Kalau enggak sholat Rubuh Rubuh ya. ya rupuh. Iya. Apa namanya? Roboh, roboh bukan rubuh, Bang. Ya. Amruk. amruk. Ah, amruk. Iya. Amruk mungkin bahasanya. Nah, amruk itu kalau enggak ada tiangnya. Amruk. Wadir waktu sana jihad dan yang tertinggi dari Islam ini adalah jihad di jalan Allah swt. Selesai. Kita lihat Rasul saw bertahap ngasih tahu. Terakhir yang dikasih tahu: Allah subhanahuwataala saling mau nggak aku kasih kalau kau mu'ad dengan yang mengumpulkan semuanya itu, yang memegang semuanya itu. Pul tu balai yang ambil, mau, jadi Mu'ad mau dikasih tahu yang lebih sedikit lebih sedikit lagi supaya bisa masuk surga. Apa kata Rasulullah SAW? Faahoda bilisani. Kemudian Rasul itu ambil lidahnya, diambil lidah Rasul SAW. Dia mengatakan, Kufah alika haza ni, jaga ni lidahmu kata dia. Akhirnya Mu'ad bingung setelah banyak tadi amalan-amalan, kok? yang mengumpulkan semua itu urusan lidah. Maka dia bertanya, "Ya Nabiyullah, wa inna la mu'akhaduna bima bi?" Rasul, kita ini bakal dapat sanksi dari apa yang kita bicarakan?" Faqala, "Zakilatka ummuk ya Mu'ad." Ibu ya Mu'ad. Ibumu kehilanganmu ya Mu'ad. Wahli aku bunas finari, ala wujuhihim, atau ala mana kirehin ilah itu alsinatim. Orang itu orang-orang tersungkur di dalam neraka, masuk ke neraka tidak lain karena hasil atau akibat lidah mereka. Subhanallah. Jadi ingat mana solatnya, mana puasanya, mana zakatnya, kok ternyata gara-gara lidahnya dia masuk ke dalam api neraka. ilu di di diulang. Apa yang diulang, Anak minum dulu, Mang. Bismillah. Iya, yang terakhir yang dikatakan Rasul kepada Muad, "Wa hal yakunna, tidaklah orang-orang itu tersungkur masuk ke dalam api neraka. Wajah mereka tersungkur dalam api neraka. Kecuali itu disebabkan hasil kerja lidah mereka. Saya katakan mana sholatnya? Mana zakatnya? Allah Akbar. Kita akan sekarang memahami lebih dalam lagi. Ini hadith Rasulullah SAW ya. Dari mulai yang wajib. Yang sunnah. Sudah dia jalankan. Ternyata yang memiliki peran penting juga lidah. Di samping tadi itu Tapi tetap intinya Islam Intinya Tauhid, intinya sholat Rukun Islam, namun lidah Memiliki peran yang besar Sekali mengantarkan kita ke dalam api neraka Kalau ingin faham Tentang bahaya lidah nih nih Imam Ibn Al-Qayyim Ibn Al-Qayyim itu Hidup pada Abad keberapa Ibu-Ibu? Anda kasih hadiah begitu kayaknya enggak asing lagi lah. Pada abad keberapa kira-kira beliau? Enggak apa, -apa nebak-nebak kan yang kan benar juga. Kan? Benar. Hah? Iya, nebak-nebak benar katanya Ustaz kan yang kala. Faddal. Ada yang tahu? Enggak ada? Oke, okay, hadiahnya ditaruh Kira-kira Ibn Al-Qayyim itu dia, Beliau wafat pada tahun 751 Hijriah Jadi Abad ke-8 kira-kira ya. Beliau mengatakan dalam kitab Ad-Dawad-Dawar Ibu-ibu tolong diperhatikan Wamin al-Ajar Kata beliau Termasuk hal yang menakjubkan Manusia itu dengan mudah menjaga dirinya dari makan yang haram, dia nggak mau makan yang haram, riba, curian nggak mau, wasdulum dia tidak mau mendolimin orang, waszina dia bisa menjaga dirinya dari perzinanan, wasariqoh tidak mencuri, washurbil khomar jauh dari minuman keras, waminan nawaril muharam dan dia bisa menjaga dirinya dari melihat yang haram dan dosa-dosa lainnya. Tapi kata Imam Bukhari. وَيَسْعُبُ عَلَيْهِ تَحَفُّدْ مِنْ حَرَكَةِ لِسَانِهِ Tapi dia susah untuk menyelamatkan dirinya dari gerak lidahnya. Subhanallah. Hatta تَرَى الرَّجُلُ Sampai ini disebutkan oleh Ibn Qayyim. Sampai kau melihat orang yusharu ilahi diddin, والزُّهْدِ والعِبَادة Orang yang Subhanallah. Orang yang baik, orang yang alim, orang yang zuhud, dan orang-orang menyaksikan fulan itu orang yang zuhud, yang alim, yang ahli agama, rajin ibadah. Wahwaiya takallum bil kalimat min sahoktilah la yulkilah bala. Tapi orang itu mengeluarkan kata-kata yang mengandung unsur kemurkaan Allah tanpa peduli, tanpa peduli. Yang ziluh bil kalimatil wahidah minha abad min mabain al dia akan turun ke dalam api neraka sejauh timur dan barat gara-gara satu omongan dia. Wa kamtoromin rojulin mutawarri'in anil fawah shuadulum dan berapa banyak aku melihat orang-orang yang menjaga dirinya dari zina, dari perbuatan-perbuatan dosa, dari kedoliman. Walisanuhu Yafri fi aaradil ahya wal amwal. Tapi lidahnya itu gampang ngomongin orang hidup mati dia celak. Walayubadi mayakul dan tidak peduli dengan yang dia omongkan. Ini di abad keberapa? Abad ke 8 hijriah ya. Bagaimana dengan kita? Ibu-ibu, ibu-ibu dengar? Dengar enggak? Alhamdulillah. Anak kira sudah bikin majlis sendiri masih belum. Ya kita kembali kepada sabda Rasul SAW tadi hadis mu'ad bin Jabal yang orang itu solat, orang itu masya Allah zakat, orang itu amalan sunnahnya banyak, tapi kok ternyata bisa masuk neraka gara-gara lidahnya. Abu Hurairah radhiyallahu talaa'anhu meriwayatkan sebuah hadis. Yang hadis ini Sahih diriwetkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Rasul ini pernah ditanya, Ya Rasulullah, ni buat ibu-ibu ni. Inna fulana tan tu salil layil, watasumun nahar, wafilisanya shey yudijirah. Nah, salib apa? Rasul, ini ada perempuan nih. Ini pertanyaan tentang seorang perempuan. Tak disebutin namanya, tak disebutin. Ditanyakan ini ada seorang perempuan Masya Allah Sholat malamnya pateng Pateng itu rajin ya, Sholat malamnya tekun Selalu sholat malam dia itu Puasa sunnahnya jangan ditanya Dia orang yang rajin puasa sunnah Tapi ini ada satu aibnya dia Apa? Wafi lisan ya syaih Kalau ngomong itu pedes Suka nyakitin tetangganya Salih poh ada perempuan-perempuan yang pedes, ya? mungkin, entah faktor apa ya, faktor sambel. Ya? Tapi yang jelas ada yang ngomong yang pedes. Ini sahabat tanya tentang wanita yang ahli solat malam, yang ahli puasa sunnah. Tapi kalau ngomong pedes suka nyakitin tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? La khayrofiha, enggak ada baiknya perempuan ini. Hia finar, dia dinraka. Ingat ibu ibu tu, hati hati, jangan baik sama Allah, tapi tidak baik sama tetangganya. Dinraka tempatnya. Bahkan Rasul mengatakanlah kairofi yang tidak ada kebaikan perempuan ini. Urusan sama Allah itu gampang kita, kita tinggal minta maaf istighfar, istighfarullahadhim, Tapi urusan sama manusia sulit. Kita tadi malam sudah berbicara tentang memaafkan itu kan? Kalau berat orang untuk memaafkan. Gimana kalau kita sering menyakitin? Dan kita tidak mau minta maaf. Kita bahkan bangga dengan hal itu. Hiyafin nar. Yang seperti ini di neraka tempatnya. Kemudian ditanya lagi tentang wanita lain. Tusallil maktubani ada fulanah rasul. Dia sholatnya yang lima waktu aja. Puasanya Ramadan aja. Tapi kelebihan dia itu. Wa tatasaddaq bil athwar Wa li salaha syai'un ghayroh. Wala itu si Tapi dia itu kalau punya rezeki, dia punya ya kurma sama susu ya. Dia bikin makanan dia bagiin ke tetangga tetangganya. Dan dia tak punya kecuali itu. Bayangkan dia bukan orang kaya yang bisa berbagi ke tetangganya. Tidak. Dia memiliki sedikit tapi dia berbagi dan lebih dari itu dia tidak mengganggu satu orang pun. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hiya fil jannah", ini di surga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu ingat, hablum minallahnya dijaga, hablum minanasnya juga harus dijaga. Masih ada waktu lah. Ibu-ibu belum bosan kan? Ya Kita lanjutkan. Kalau ibu-ibu ngomong Ustaz, cukup Ustaz, cukup berhenti Ustaz tinggal apa? karena saya lihat sudah ada majelis sendiri barusan ini. Hati-hati, kita lihat lidah ini ternyata merusak hubungan antara masyarakat. Bahkan ada wanita-wanita yang menjadi tukang pos ke neraka. Kurir. Kurir ya. Kurir ke neraka. Siapa itu? Orang-orang yang suka suka ngomongin orang. Mindah omongan orang dan subhanallah subhanallah ya saya tidak mengatakan banyak di wanita di laki-laki mungkin ada tapi sebagian perempuan itu tidak sadar kalau dia sedang merusak umpamanya begini ini kejadian kejadian sama keluarga keluarga ini dapat omongan dia datang ke anak Anak ini dijelek-jelekin sama fulan, fulan, fulan, fulan. Dijelek-jelekin pokoknya habis anak udah apa tadi. Anak tanya sama dia, siapa yang kasih tahu? Fulana, yang enggak benar fulana. Yang enggak benar fulana. Karena apa? Karena orang ini selama ini enggak ada masalah. Walaupun dia dijelek-jelekin, tapi namanya orang enggak tahu kalau dijelek-jelekin, maka dia merasa tidak ada masalah. Ketika ada yang mindah omongan itu kepada dia. Mulailah rusak hubungan itu. Dan tidak masuk surga. Layat khulul yanah namam. Tidak masuk surga itu. Orang yang suka mindangin omongan. Padahal dia dia mungkin tujuannya bukan merusak. Tujuannya dia anak ingin melaporkan. Supaya kau itu dikasih. Tahu lah kau itu dijelek-jelekin sama fulana. Tapi ternyata hal itu membuat rusaknya hubungan. Dan dia dapat masuk neraka gara-gara omongannya. Di antara yang sering jadi omongan ibu-ibu ini suka ngomongin tetangga, suka ngomongin temannya Tapi di sini mudah-mudahan nggak ada. Kita lihat istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, istri Rasul Shallallam aja pernah ya, karena mereka nggak maksum. Mereka manusia biasa, mereka bisa berbuat dosa. An Hudzaifah bin Yaman, An Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, "Pernah suatu hari aku berkata kepada Nabi, 'Hasbuka min Sufia kadza wa kadza', Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini cukup loh, Rasul. Sufia itu pendek maksudnya." Dia hanya ingin mengatakan Sufia binti Huyai, istri Nabi yang lain. Aisyah mengatakan pendek tuh Sufia. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Subhanallah ya. Ketika ibu ibu renungkan sabda Nabi ini, dia mengatakan kepada istrinya, Aisyah, Laqad Lakat kalimatan lau muzijat dima il bahrila mazajat. Aisyah, kau telah mengeluarkan satu perkataan yang kalau dicampur dengan air laut, rusak air laut itu. Air laut bayangkan, yang luasnya Tiga perempat bumi ini Lautan itu Kalau dicampur dengan ribah Dengan ngomongin orang itu Itu bisa bercampur air laut itu Bisa rusak air laut itu Ini pertanda ribah itu gak main-main Bahkan Bahkan ibu-ibu Yang lebih berat lagi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 di depannya, kemudian satu ambil pisau, kakinya dimakan. Yang satu ambil kupingnya, yang satu ambil hidungnya. Kita nggak mau bangkai saudara kita. Dan riba itu seperti itu, sama seperti itu. Orangnya nggak ada. Kita ngomongin seperti kita itu makan bangkai. Apalagi kalau sudah ada satu yang ngomong, wah, yang satunya panas-panasin kan? Oh iya betul tuh. Anak pernah kayak gitu. Yang satunya, oh iya, anak juga pernah. Memang nggak benar tuh dia. Mulai panas tuh. Itu seperti semua punya pisau dan garpu, motongin saudaranya. Padahal kata Rasulullah SAW, mansata ro Muslims, mansata ro Allah. Barangsiapa menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya. Klu na tu, Semua kita punya kekurangan. Semua kita jangan sok sempurna, sok enggak punya salah. Kita punya kekurangan. Dan kalau kita mau diperhatihi kekurangan kita, Allah akan perhatihi abis kita. Maka kalau ada saudara kita yang ngomongin saudara yang lainnya, kasih tahu janganlah. Apa kau mau bagi-bagi pahalamu kepada dia? Sekarang banyak yang bertanya, Ustaz, apa acara-acara di TV apa yang biasanya gosip ya? Gosip terus apa? Apa ibu-ibu? Silat. Apalagi waal apalah yang apa lebih ibu tuh ibu itu ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu. Itu masuk hibah nggak? Masuk hibah nggak? Masuk. Ada yang masuk, ada yang tidak. Ada yang masuk, ada yang tidak. Rasul saw. Saya tidak membolehkan nonton itu tidak. Cuma saya ingin menunjukkan permasalahan masalah hibah ini. Rasul berkata, hibah itu zikru ka ahl kafim ayakroh. Engkau mengomongin, mengomongkan saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak suka, itu namanya riba. Sahabat tanya, inka na fihi mataku. Lihat ya Rasulullah, kalau yang anak omongkan itu benar, tak bohong. Kata Rasulullah, inka na fihi mataku, fakat ilhatta. Kalau yang kau omongkan benar, ada di dia itu yang namanya riba. Wa ilallah fakat bahat Tapi kalau enggak ada, itu namanya fitnah, Ngomongin orang. Kalau ternyata kita dusta Bagaimana dengan acara-acara di televisi itu Sebagian artis itu senang diberitakan Bahkan bayar dia Oh bagaimana dia itu dipublikasi Itu gak masuk ribah karena dia suka Kemudian acara itu juga ada yang acaranya senang Acara pernikahan umpamanya Acara punya anak Itu satu kesenangan tidak jadi riba tapi kalau diceritakan tentang perceraian, tentang ini melakukan apa tindakan mesum, ini melakukan selingkuh, ini itu pokoknya yang jelek-jelek itu masuk ghibah. Sesuatu yang tidak disukaiin oleh orang kemudian diceritakan itu ghibah. Kalau dia suka itu tidak masuk ghibah. Jadi di sini Rasul sudah memberikan kaidah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, ketika beliau Isra Mi'raj Lamma urijiyati ketika aku mi'raj, marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhas. Aku lewati, melewati suatu kaum yang mereka memiliki kuku dari tembaga. Kuku dari tembaga. Yahnisuuna wujuhahum wa sudurahum. Yang dia lakukan itu menggaruk ya. Mencakar, mencakar wajah dan dadanya. فَقُلْتُ مَنْ هَا أُلَىٰ يَجِبْرِيلِ Jibril siapa mereka ini? قَالَ هَا أُلَىٰ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُهُمَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَضِهِمْ Itu orang-orang yang suka makan daging orang lain. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَضِهِمْ Dan mereka suka ya, membicarakan kehormatan saudaranya, menceritakan keburukan-keburukannya, menjelek-jelekkan saudaranya. Hati-hati ibu-ibu. Ini lidah, ya. ini lidah. Terus banyak sekali penyakit lidah itu diantaranya syirik yang paling besar Bahaya lidah itu adalah kesyirikan Ada syirik yang terjadi karena lidah kita Maka hati-hati Seperti umpamanya mengatakan perkataan perkataan yang penuh kesyirikannya Sekarang ini ada orang-orang yang ngomong kesyirikan dengan gampang Umpamanya dia ngomong semua agama sama Semuanya sama Hati-hati Allah mengatakan Inna dina Islam Agama yang didirikan cuma Islam Yang masuk surga cuma Islam Kalau ada mengatakan ente mau agamanya apa silakan. Bahkan ada orang nih Allah Akbar. Dia dikatakan orang alim katanya Ada Seorang non muslim Membangun masjid buat dia Membangunkan masjid buat dia Bangunkan masjid sudah selesai Satu M setengah dia cerita Di televisi ceritanya ini saya dengar sendiri Di televisi apa di CD saya melihat Kemudian setelah itu ketika orang non muslimnya ini mau masuk Islam mau masuk Islam Pak Ustadz atau Pak Kiai saya mau masuk Islam. Apakah jawabannya oh enggak perlu Bapak ini sudah Islam kata dia. Nauzubillah. Ini berasal dari kata-kata syirik tadi yang mereka mengatakan semua agama sama tidak. Ada kata-kata kesyirikan ini kemudian ada buku-buku yang enggak layak dibaca ya. Buku-buku yang seperti contohnya ada buku yang berjudul Lobang-lobang hitam agama Yang mengatakan Al-Quran itu bukan perkataannya Allah Al-Quran itu bikinannya Muhammad Na'udzubillah min dhalik Bahkan ada sebuah buku dengan judul Tuhan izinkan aku untuk jadi pelacur Itu, ini ada pemikiran liberal ya Orang-orang yang liberal ini Na'udzubillah min dhalik Yang mereka memang liberal Liberal itu apa artinya? Bebas mau apa aja silahkan. nah, alhamdulillah kemudian yang kedua berbicara tentang Allah tanpa ilmu. ya berfatwa tanpa ilmu ini bahaya ya juga besar sekali. kemudian, Maka ibu-ibu kalau nggak tahu ditanya ya bilang, wahyu alam. setelah itu tadi kita sudah bicara riba. kemudian jangan berdusta. berdusta itu ada tiga yang boleh. anak kasih hadiah. Yang jawab silakan. Ya satu yang jawablah, jangan jamaah. Mendamaikan saudara kita yang sedang bertengkar. Satu, dua. Kalau satu hadiahnya satu, hah? Rasta kena ingin menyenangkan istri atau suami gitu. Iya, dua. nah ini dua hadiahnya yang ketiga ini iya perang sahih masya allah barakallahu fi karena satu-satu jadi hadiahnya satu-satu ma ini <SILENCIO> ada yang mau disampaikan nah iya tiga hal itu boleh jadi ibu-ibu kalau bohong sama suami boleh nggak tapi bohong untuk merayu suami Iya bohong ngomong sama lo bang aku ini kangen sama abang padahal dia sumpek ngelihat suaminya gitu kan mungkin dia seperti itu tapi dia untuk memperbaiki hubungan sama sama suaminya itu enggak apa-apa dia berbohong umpamanya dikasih hadiah baju bajunya jelek gitu kan dilihat kainnya ah ini barang 20 ribu kayaknya gitu kan Kadang-kadang, tapi ngomong Masya Allah bang, makasih bang, ya. Bagus banget, kita bohong Itu boleh, seperti itu kasih dia apa, tapi bukan bohong Beneran, ini bohong untuk Untuk menyenangkan Suaminya, untuk menyenangkan suami Kadang-kadang seorang istri ngomong Bang, di antara Manusia-manusia yang di muka bumi ini Hanya kau yang Aku cintai bang, Masya Allah Seperti itu itu nggak padahal dia nggak lah seperti mulu itu nggak apa-apa itu perbicaraan itu nggak apa-apa bohong tapi bohong-bohong yang benar nggak boleh hati-hati ya kemudian banyak lagi ya ngomongin orang berzina ini bimbu kayaknya fulan tuh selingkuh mamanya hati-hati hati-hati dengan omongan itu karena itu ada hukum dera ya dera berapa kali berapa kali didera sama Nia jelda 80 kali Orang yang mengatakan fulan memberzinah Fulana selingkuh hati-hati Itu akan didera 80 kali Kecuali dia punya 4 saksi Yang Bisa didatang Untuk menyaksikan itu Ya pada akhirnya Ada 4 perkara Yang membantu kita menjaga lidah kita Ada 4 perkara Ini disebutkan oleh Imam Mawardi dalam kitab Adabuddin Wudun ya dia mengatakan supaya orang ini selamat, ngomongnya. Maka ada empat hal yang harus dia perhatikan ketika mau berbicara. Syarat yang pertama, ayat kunal kalam lidain yatu ilaihi imma fichtilah binafin awajaf idorot. Kata dia ada motivasi yang mengajak dia untuk berbicara. Baik itu motivasinya untuk mendapatkan manfaat atau untuk menjauhkan dari mudarat. Jadi ketika bicara mikir nih, kira-kira ada manfaatnya nggak ngomong ini? Kalau nggak ada dia, ini yang pertama. Yang kedua, ngomong di tempat yang pas. Karena kadang-kadang yang kita bicarakan benar, tapi tempatnya nggak pas, akhirnya ribut. Kita tujuannya ingin memperbaiki, umpamanya mau memperbaiki suami, ibu-ibu ya, suaminya umpamanya nggak sholat ke masjid, nggak perlu umpamanya duduk sambil ceramah sama suaminya, innal hamdulillah, nah mati hujan ceraminya didudukin di sana, eh, enggak, cari waktu yang pas, ngomong sama suami beda sama ngomong sama anak gitu kan, maka diperhatikan itu, kemudian yang ketiga ngomong sesuai dengan kebutuhan, ya umpamanya butuhnya cuma 5 menit ya udah, nggak usah panjang-panjang ngomongnya, karena kalau sudah banyak omongannya kadang-kala -kadang keluar dari jalur, yang keempat pilihlah kata-kata yang indah ketika berbicara. Nah, waktu kajian tinggal 4 menit lagi. Kok oh, enggak 5 menit, Arba laqaik. Baik, barakallahu fiikum. Itulah yang mungkin kita bisa kaji pada kesempatan kali ini dan untuk untuk menyelamatkan lidah kita banyak-banyak berpikir Ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau bermajlis enggak ada bahan untuk ngomong Jangan ngomongin orang, ya udah berpikir. Paling enggak baca kitab, baca hadis, dibaca daripada ngomongin orang. Dan sekarang ini mungkin enggak ngomong. Ada sarana baru. Sarana baru itu dua jempol kita. Itu gantinya lidah sekarang. Pencet sana, pencet sini, hati-hati itu sama nanti ya. Itu sama dengan lidah kita. Semoga Allah Swt menjaga kita dan banyak banyak bertikir. Baik itu ketika ma masa, ketika nyapu, ketika bertemu sama temannya. W Allahu a'lam bi'shawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Fadil Sir. Terima kasih Allahhir. atas pemaparan materian yang luar biasa dan sungguhnya kita masih. Uh, sangat merindukan bersama beliau kan? tapi waktu yang membatasi kita dan kita masuk kepada sesi tanya jawab tapi sebelumnya uh, ada pengumuman dari panitia mohon maaf saya lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memarkir mobilnya uh, terutama bapak dan ibu yang membeli kendaraan dengan nomor polisi BP 1451 ZG dan Bernomor kendaraan eh, 1048DA Kemudian BM 1155 XV eh, Mohon eh, agar Kendaraannya diparkir Di tempat yang lebih nyaman Saya lagi untuk Bapak dan Ibu Yang memarkirkan kendaraan eh, Di depan eh, Mana toko buku asunah dan sebagainya Dengan nomor polisi BP 1451 ZG Sekali lagi BP 1451 Ziki kemudian BP 1048 DA 1048 DA kemudian BM 1155 XW BM 1155 XW untuk segera memarkirkan kendaraan di tempat yang lebih nyaman atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih kemudian untuk ibu-ibu yang mendapatkan hadiah InsyaAllah telah kami tulis Nanti akan diserahkan kepada ibu Dewi untuk membagikannya Karena bukunya tidak sama Ada yang besar yang kecil Maka sesuai dengan yang menjawab tadi Dan telah saya tulis InsyaAllah nanti ibu Dewi yang akan membagikannya Jangan khawatir InsyaAllah tidak tertukar ya. Kemudian untuk pertanyaan Agar lebih uh, afdal dan lebih enaknya Ini saya persilahkan Ustaz untuk memilih dan membacanya sendiri ya, karena kalau saya bacakan nanti takut ada yang salah Pak oh, Ustaz, saya pernah dengar di Tiksa. Masyaallah, iya ada yang pertanyaannya dari rumah ini, di print ini. Ya. Persiapan. <laughs> anak yang enggak bisa jawab, anak taruh Ibu. Malah yang di print ini anak enggak bisa jawab ini. Ditanyakan sama Ustaz yang lainnya mainnya. Bismillah Ana punya teman yang sekarang ini Mau diceraikan suaminya Alasan perceraiannya Suami tidak boleh Suami tidak boleh Si istri tersebut ngaji salaf Tidak membolehkan istrinya ngaji salaf Apakah Ana berdosa sudah mengajak teman itu ngaji Sehingga dia sampai diceraikan suaminya Nah Jadi berkaitan dengan hal ini Ini mungkin terjadi Di beberapa keluarga Ketika istrinya ngaji Suaminya gak ngaji Suaminya ngaji Istri gak ngaji Mulai ribut biasanya Maka istri yang kenal sama ngaji salaf ini Tunjukkan kepada suaminya Bahwa setelah ngaji tambah baik Kadangkala ada perempuan-perempuan Karena sudah ngaji Jadi ustazah di rumah Ya karena dia tahu, oh itu haram, itu gak boleh Ada caranya Ngasih tahu suami itu Tidak sama dengan ngasih tahu anak Tidak memang suami Eh, mas sini mas, duduk sini mas gitu -gitu kan? Ya ributlah sama suaminya Kayak gitu Tapi umamanya, subhanallah ya Ada seorang perempuan yang hakimah Yang dia itu bijaksana Dia itu kadangkala -kadang, suaminya lagi Makan bersama ya, lagi makan sarapan dia lagi baca buku. Dia taruh bukunya di sana, di meja. Kemudian dia pergi, cuci piring. Dia pura-pura ketinggalan bukunya. Si suami, istri-istri, dia buka-buka. Ya, InsyaAllah dia lihat. InsyaAllah mudah-mudahan dapat hidayah dengan seperti itu. Jadi tunjukkan kita ini setelah ngaji, ibu -ibu, lebih melayani suami, lebih patuh sama suami, sama dalam perintah-perintah yang tidak ada hubungannya dengan kemaksiatan kepada Allah. Maka tolong tunjukkan, Buktikan bahwa Islam itu indah Kepada suami-suami Ibu-ibu seperti itu Jadi kalau dikatakan berdosa atau tidak, tidak Karena termasuk memberikan hidayah Kepada Kepada perempuan itu Kemudian bagaimana kalau sampai bercerai Ustaz <tik> Kalau sampai terjadi perceraian Itu perempuan adalah Hamba Allah Allah yang nanggung dia Allah yang nanggung dia Dia tidak makan dari suaminya dia tidak makan dari mertuanya Yang ngasih rezeki dia itu Allah Ketika dia di perut ibundanya Dia bisa makan Tanpa dia bisa berdoa, tanpa dia berusaha-berusaha Maka kalau memang Harus terjadi perceraian Semoga Allah jala-jala memberikan Yang terbaik buat dia Tapi tolonglah yang udah ngaji ini Tunjukkan bahwa dia lebih baik Dari sebelum ngaji Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sama nih Ustaz tolong jelaskan apa yang harus dilakukan Seorang istri apabila suaminya tidak soleh Selain berdoa kepada Allah subhanahu taala Dan beramar ma'ruf Yazakumullah khairan Ibu-ibu rahimahkunullah Jadi Coba Mengkilas balik ya Dulu Apakah pernikahan dengan lelaki itu karena pacaran Mbak Mbak Karena ada, karena pacaran, karena apa? Bahkan ada yang hamil di luar nikah, terus menikah. Tolong bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa yang lalu. Karena kadang-kala setelah bertahun-tahun nggak ada masalah sama suaminya, karena sama-sama nggak -sama soleh, sama-sama nggak -sama soleh, aman-aman aja. Tapi ketika istrinya yang soleh, mulai istrinya berfikir, kok aku dapat suami seperti ini? Lo itu kan pilihan ibu. Maka bagaimana sekarang memperbaikinya? Ya sudah, diperbaiki, berdoa ya, pelan-pelan tunjukkan bahwasanya kita lebih baik dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan doa. Salah satunya tadi diajak suami kajian, kalau enggak dikasih kajian ya kasih hadiah apa suaminya. Tunjukkan bahwasanya ibu ini lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya. Apakah kelalaian termasuk dosa, Ustaz? Nah, Apakah kelaian termasuk dosa? Orang yang lalai Lalai ini Seperti apa contohnya? Hah? Lupa? Lalai ini lupa? Enggak lah Coba yang tanya dikasih mic sana. Contohnya ini Karena kalau ini dimaksud lupa Kita sudah berdoa kepada Allah Rabbana la tuakhidna innasiina aw akhtana ya allah jangan kau beri sanksi kami kalau kami lupa atau kami salah itu dimaafkan oleh allah subhanahu wa taala jadi wallahu aalam di sini nah ini ustaz bagaimana cara untuk bisa menahan lisan agar tidak berbuat dosa karena sedikit saja saya keluar rumah yang mana lingkungan tempat tinggal saya Membicarkan orang sudah jadi tradisi Masya Allah Jadi saya masih mudah terpancing Tapi bila tidak keluar Mereka bilang saya sombong Selama ikut kajian Mohon petunjuk dan saran Ustaz Satu lagi Ustaz Saya selalu takut kalau saya ada sifat munafik Dan rasa takut itu terkadang membuat saya Hampir malas berbuat kebaikan buat orang Nah untuk yang pertama berkaitan dengan lingkungan ya memang kata Rasulullah SAW jali, sisale, perumpamaan teman duduk yang baik itu seperti yang jual minyak wangi kita akan dapat tuh kalau gak dikasih hadiah, kita beli, gak beli kita mencium harumnya tapi teman yang buruk seperti berteman dengan pandai besi bisa-bisa kita terbakar dengan percikan apinya atau paling tidak kalau kita tidak terbakar Kita akan mencium aroma yang tidak enak di sana Maka bagaimana sekarang? Caranya supaya tetap bisa menjaga hubungan dengan masyarakat Tapi tidak masuk dalam ribah itu Kalau datang ke tempat seperti itu Cari bahan Orang itu ngomongin orang karena tidak punya bahan omongan Tidak punya bahan omongan Tapi kita datang ngomongin ke sana Eh mbak-mbak gitu kan Nih ada sebuah hadis nih, Siapa yang faham nih Coba dijelasin Gitu kan Dia akan baca Tahu-tahu hadisnya tentang geribah Gitu kan Wah oh, Ini kau lagi nyindir kita-kita ini kan <laughs> Jadi ya pelan pelanlah Pelan-pelan Kita seperti itu Kita tetap keluar Tapi kalau sudah ngomongin orang Eh minta maaf ya Ana lagi ada urusan Kalau kita memang tidak bisa me Menegakkan kebenaran di sana Kita keluar Kalau dia mengomongin orang lain Dengan kejelekan dan kita tahu orang itu tidak seperti itu Maka tolong dibelain Katakan enggak Mbak yang saya tahu Fulanah enggak seperti itu mbak. Itu juga termasuk pembelaan Yang Allah akan bela kita Ketika kita di padang masyar nantinya Kemudian bagaimana dengan takut Dengan sifat munafik ini, ini bagus Hasan al-Basri mengatakan Munafik ini Adalah satu sifat Yang sangat menakutkan sekali Bahkan orang-orang munafik itu berada di keraknya Pinraka Orang-orang munafik sifatnya itu males kalau sholat ya. Kemudian mereka suka berbohong Kalau janji dia tidak tepatin Kemudian tidak amanat Itu beberapa sifat-sifat orang munafik Kemudian ini mau membantu orang lain Cuma takut dengan sifat munafik Mungkin takut dengan riak maksudnya Sehingga kita mau bantu orang lain takut Jangan-jangan kita nanti riak Ibu-ibu Sufiyah Nathawri mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda 'ala nafsi min niyati. tidak pernah aku memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri fa innahu yataqallab 'alayya niat itu bolak-balik yang awalnya ikhlas tahu-tahu nanti muncul ingin dipuji ingin disanjung terus dan kita berjuang sampai mati kita berjuang tapi jangan kemudian mundur untuk berbuat kebaikan Jangan, akhirnya kita gak berbuat baik Karena kita menurutin setan yang membisikkan kepada kita Setan itu kadang membisikkan, eh kau jangan membantu, kau nanti kau membantu jangan-jangan kau riak nantinya Kita ngomong, enggak. Ya, aku ini buat Allah, ya Allah Ya Allah, terus kita memerangi hati kita Dan disembunyikan, kalau berbuat kebajikan itu kadang kalah Supaya terhindar dari sifat riak ini, disembunyikan Gak perlu orang lain tahu bagaimana menghindari godaan pergaulan. Karena ana seorang mahasiswi yang kebetulan ana juga salah satu aktivis dakwah di kampus. Di mana dalam kegiatan dakwah itu ada melibatkan ikhwan. Walau kami tidak saling bertemu tapi minimal kita saling berbagi informasi kegiatan. Nah, ya tolong dibatasin, tolong dibatasinnya. kadangkala, kalau sudah SMS-an, telepon, perempuan itu tidak boleh melemah-lembutkan suaranya. Suara perempuan memang bukan aurat deh. Ya. Tapi dia tidak boleh melemah-lembutkan suaranya. Kalau ngomong ya udah biasa aja. Enggak perlu marah-marah juga. Iya, ada apa? Enggak, enggak perlu seperti itu. Tapi biasa aja. Enggak usah ada yang terlalu apa kabar, anu. Itu bahaya itu. Jadi tolong seperti itu dan kalaupun harus berhubungan dengan ikhwan secukupnya dan hindarkan dari Iktilat Bercampur dengan mereka Apalagi berkhaluat dengan mereka Hati-hati ya. Itu memang kehidupan di kampus ini Na'udzubillah Ya na'udzubillah Pada tahun 90an Saya membaca di koran Koran itu di Jember Radar Jember salah. Itu disebutkan di sana bahwasannya Kebanyakan kehidupan kampus itu 97% Mahasiswinya udah gak perawan gitu, 90, Itu tahun 90an Saya mikir ya Allah Apa benar ya Cuma memang ketika mahasiswi itu Dibuang sama orang tuanya Mungkin istilah saya kasar ya Ditaruh di satu tempat Di kos-kosan Yang tidak pernah tahu kapan dia pulang Yang orang tuanya tidak pernah tahu kapan dia balik Tidak pernah tahu bersama siapa dia pergi Tidak pernah tahu berangkat kemana dia mana orang tua bisa mengontrol putrinya. Orang di rumah aja. Kadang-kadang kalau kita lihat anak pulang malam, kenapa kok pulang malam?" nah, gitu kan. Tapi kalau di tempat kos-kosan sudah habis semua itu. Kontrolnya tinggal kontrol dia sama Allah جل kalau Ternyata kita belum memberikan kontrol kepada dia, ya udah habis. Karena kehidupan di kampus itu nauzubillah, ya nauzubillah. Maka nah, hati-hati. Ustaz, saya punya menantu laki-laki yang berperilaku tidak terpuji Dia memiliki kebiasaan berbohong, menipu orang dan mencuri berulang-ulang Dia pernah mencuri di rumah saya, bahkan sekarang dia menggelapkan uang di perusahaan tempat dia bekerja Dan dia mengatakan uang itu disimpan pada saya Bagaimana sikap saya Ustaz, boleh saya menyarankan anak saya berpisah dengannya Ibu-ibu Langkahnya cari menantu itu Yang benar <laughs> <susur> Iya Kadangkala Kalau ada lelaki datang Mau melamar ditanya Nih, Gajinya berapa itu Gajinya dulu yang ditanya Maka Rasulullah SAW sudah ngasih, ngasih penjelasan kalau mau cari menantu Itu dua yang dicari Yang apa Yang agama dan akhlaknya ini nggak tahu apa dia sholat atau tidak sholat ya. Cuma kalau kebiasaan buruk seperti ini bermasalah. Bagaimana? Apakah boleh menyarankan anak saya berpisah dengannya? Kalau misal masih bisa diperbaiki, kuncinya di istrinya ya. Istrinya bagaimana mendorong suaminya, mendoakan suaminya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Namun kalau itu sudah tidak bisa sehingga dapat menyeret nanti si perempuan ini kepada perbuatan dosa juga, maka tatkala itu ya mungkin itu jalan terbaik. Tapi kalau masih bisa diperbaiki Diperbaiki Dan didoakan Kemudian ini juga Dilihat dulu itu dapat menantu Dengan pacaran atau tidak Itu dilihat, saya selalu mengingatkan Karena ada dosa itu memiliki dampak buruk Dampak buruknya itu kadang-kadang Setelah 20 tahun Baru ada Karena kita belum tobat dengan dosa itu Maka bertobatlah dengan dosa-dosa yang Pernah dilakukan sebelumnya Nah, ketika seorang anak mengidap penyakit autis pada saat balik, apakah wajib orang tuanya memimpin untuk menyajarkan, mengajarkan sholat, padahal ketika usianya 7 tahun dia belum bisa beraktivitas. Nah, kalau dia sudah balik dan dia sudah bisa beraktivitas dan dia sudah bisa menerima pengarahan, karena ada anak autis ini yang nggak apa ya, mungkin yang tingkatan levelnya udah tinggi, nggak paham dia. Dengan omongan orang tidak paham. Tidak bisa dikasih tahu. Bahkan tidak bisa konsentrasi. Sedetik pun tidak bisa. Mungkin satu detik melihat terus hilang. Maka bisa jadi dia termasuk yang rufi al-olakolam. Ya, ketika sudah tidak bisa diberitahu. Akalnya udah tidak ada seakan-akan dia. Tapi kalau sudah balik. Dan dia sudah paham dengan omongan kita. Ya ketika itu kita mulai memberitahu dia. Memberitahu dia dan mengajarkan kepada dia. Wallahu Wallahu'alam bisoham. Ini apakah ada Amalan khusus di dalam nisfu sya'aban alam yang saya ketahuin Yang saya baca, yang saya pelajari Yang ditulis oleh para ulama Kalau amalan khusus sih tidak ada Ada hadis-hadisnya Maka ini orang-orang yang ingin mengamalkan satu amalan Tolong dicek kembali Apakah amalannya ini Sohi atau tidak Sehingga kita bisa tahu, kita bisa mengamalkan Kalau memang sohi, amalkan Dan kita ajak orang-orang untuk mengamalkannya Tapi kalau tidak sohi, tunggu dulu maka di sini seorang muslim harus bertanya tentang hadis-hadis tersebut. Apakah kalau kita sudah memaafkan tapi sulit melupakan, bagaimana di hadapan Allah apakah masih dinilai berpahala? Nah. Jadi ada memaafkan, ada afu, ada saf, ada ghufran. Afu ini tidak memberikan sanksi udah ana maafkan itu. Tidak memberikan sanksi. Safah ini tidak tidak apa ya? Tarkut Tathrib, Tathrib itu tidak menjelek-jelekkan dia, ya. tidak mengungkit-ungkit. Yang terakhir, yang paling mulia adalah Wufron, menutupi dan melupakan. Ada orang yang bisa sampai batas afu, ya yaudah lah, maafkan itu. Tapi di hati kadang, -kadang masih ada perasaan itu, mudah-mudahan masih dapat pahala. Tapi ibu-ibu, jangan menyimpan duri di dalam hati, tidak enak ini. Gimana, Ustad? Anna mau tanya, gimana caranya agar bisa memaafkan orang yang mendolimi Ana? Agar bisa memaafkan orang yang mendolimi Ana. Padahal Ana sudah ada niat untuk melupakan dan memaafkan, tapi orang tersebut tidak mau diajak baikan. Bila ketemu orang tersebut selalu menghindar, tolong kasih solusinya, Ustad. Nah, ini kadang-kala -kadang ada orang nggak sadar kalau dia berbuat salah sama kita. Malah seakan-akan kita yang punya salah, kita yang harus minta maaf sama dia. Nggak masalah. Kalau dia memang seperti itu, kita datang Ngomong, anak minta maaf ya, anak tolong Maafkan anak kalau anak punya salah, jadi kita Baikan sama dia Kita yang memulai minta maaf sama dia Kita yang mulai minta maaf sama dia Kalau memang dia umpamanya Gak mau berhubungan sama kita, ya gak masalah Yang penting kita sudah memaafkan dia Kita gak ada perasaan, gak ada dendam Di hati kita, itu yang bisa kita lakukan Kalau dia sendiri, ya Mungkin kita bisa memohon kepada Allah Agar Allah membuka Pintu hatinya sehingga dia jadi orang yang lebih baik ya Ustaz Kalau kita berinfark dengan uang kita sendiri Usaha kita sendiri Kalau tidak izin suami apakah boleh Kalau uangnya sendiri gak ada masalah Kalau uangnya sendiri Kadang-kadang suami ngasih Bukan Modelnya gini ada suami yang titip duitnya Sama istrinya kan Titip duitnya sama istrinya Itu bukan miliknya ibu-ibu Jangan foya-foya makanya harus dijaga tapi ada ibu-ibu yang dapat warisan, mama dapat hadiah dari orang, maka itu hak ibu-ibu. Tapi kadang kalah untuk mengharmoniskan hubungan keluarga ngomong sama suami. Tapi kalau tidak nggak perlu supaya nggak riak juga punya amalan ini anak punya rezeki suamiku nggak tahu aku kasih nggak masalah. Tapi kalau mau berkonsultasi sama suami itu mungkin ada baiknya di situ. Ustaz, Ana pernah ada masalah dengan seseorang yang begitu membekas di hati. Ana berusaha memaafkannya. Saat Ana jauh dengan beliau, Ana merasa lebih bisa menata hati dan berbuat baik dengan beliau. Tapi saat sering bertemu, serasa ada rasa sakit lagi. Teringat perbuatan beliau dulu. Dosakah Ana? Apa yang harus Ana perbuat? Tolong doakan Ana Ustaz agar menjadi orang yang mudah memaafkan. Barakallahu fiqh, Allahumma ja'anna. Minal Afi na Aninas. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang suka memaafkan orang. Iya kadangkala memang sering bertemu itu gesekan akan terjadi kembali. Gesekan akan terjadi kembali. Kalau memang kita merasa jauh itu lebih baik, maka ya dijaga jangan sering ketemu sama dia. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan zuriqban tazdet auban. Rasul mengatakan kalau kau mau berziarah sama orang itu jarang jangan jarang-jarang jangan sering-sering kalau sering-sering bosan orangnya itu kan seperti itu mungkin seperti itu bahkan ada sebuah anjuran tazawaru wala tetajawru kalian saling berziarah jangan saling bertetangga kalau bertetangga biasanya ribut tapi kalau jauh saling kangen gitu malah seperti itu maka Bismillah lah kalau memang tapi ingat lagi tadi, udah lupakan dan jangan menyimpan duri, ingat dengan pahalanya. Ingat sudah aku punya pahala di sisi Allah insyaallah, aku maafkan dia. Seakan-akan punya lembaran baru kembali ya. Seperti yang saya contohkan dengan dengan kertas inilah, ya. Nih. Kertas ini seorang wanita pernah mengatakan, "Hatiku itu seperti kertas yang sudah diremes gini. Enggak bakal kembali asal." Betul, enggak bakal kembali asal. Buang Ambil kertas baru. Ah, mulai baru lagi dengan kertas yang baru dimulai kehidupan yang baru lagi. Wallahu a'lamisya. Mungkin sampai sini saje. Nah, kalau anak yang anak sampaikan benar itu dari Allah, kalau salah dari diri anak sendiri. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. O Allah, Nabi Muhammad SAW. <tuh> I can't